Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap Namun oleh Abu Nawas Hakim tersebut dibuatnya jerak atas kelakuannya Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju Yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan, dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan Tuan Hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Tuan Hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani, tutur mereka. Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia Kata Abu Nawas geram Dia bukan hakim yang dulu Abu Nawas Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru Balas mereka Oh baiklah nanti akan kubalas perbuatannya Tukas Abu Nawas Maka pergilah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim Dengan membawa satu kilo gandum dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya Sesampainya di rumah Tuan Hakim Abu Nawas disambutnya dengan ramah Hei Abu Nawas silahkan masuk Ada perlu apa datang kemari? Sapa Tuan Hakim? Begini Tuan Hakim Saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya Ucap Abu Nawas Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat Tanya Tuan Hakim heran Iya Tuan Hakim Tapi biar lebih nyaman Jawab Abu Nawas Benar juga katamu Abu Nawas Memang seharusnya begitu Lalu apa yang kamu bawa itu Tanya Tuan Hakim kembali Oh ini sekantong gandum Oleh-oleh buat Tuan Hakim Balas Abu Nawas Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. Mulai besok akan saya perlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan banyak keuntungan, pikir Tuan Hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, Tiba-tiba pintu rumahnya diketok Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan Tuan Abu Nawas Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga Kata salah satu prajurit Tak menunggu lama Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana Singkat cerita Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ada gerangan apa paduka memanggil hamba Tanya Abu Nawas saya ada tugas untukmu Abu Nawas, saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya termasuk surat perizinan Titah Baginda Raja Hamba siap paduka yang mulia, karena ini adalah tugas penting Saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya Jawab Abu Nawas Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu? Tanya Baginda Raja heran. Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim. Esok harinya dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah. Kata Abu Nawas membuka percakapan. Oh, silahkan. Jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas Kamu mau beli tanah di mana? Tanya Tuan Hakim Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya Wah itu kan lahan luas sekali Abu Nawas Kata Tuan Hakim merasa kagum Iya Tuan Hakim Makanya kantong yang saya bawa juga dua kali lipat beratnya dari yang kemarin Ujar Abu Nawas Kamu bisa ajak Abu Nawas Balas Tuan Hakim tersipu malu Setelah surat perjanjian dibuat Abu Nawas lantas pamit pulang Tidak berapa lama Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas Ternyata isinya gumpalan tanah Marahlah Tuan Hakim Kurang ajar Abu Nawas Ia telah mengerjai aku Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahawa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hey Abu Nawas, keluar kamu," teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sokokannya kurang?" tanya Abu Nawas masa kamu ngasih aku sekantong tanah yang benar saja kamu bentak tuan Hakim loh kenapa tuan marah waktu saya minta izin penjualan panen gandum saya kasih tuan sekantong gandum dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah maka yang saya kasih juga sekantong tanah ujar Abu Nawas tidak bisa pokoknya saya minta dua persen dari pembelian tanah kalau tidak maka surat perizinannya akan saya sita kata Tuan Hakim semakin kesal hai hey, para prajurit keluarlah kalian dengar sendiri kan, Hakim ini minta disuap dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat mendengar itu Tuan Hakim langsung gemetaran ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu datanglah Baginda Raja dan rombongannya. Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya? Mana kejutannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Itu dia kejutannya jawab Abu Nawas sambil menunjuk tuan hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya baginda raja bertambah heran. "Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia ke sini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah, padahal yang akan membeli tanah kan paduka." jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah tuan hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah baginda raja sendiri. Sementara baginda raja menjadi sangat murka. Prajurit seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat tuan hakim mendapatkan balasannya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga anda terhibur.